Para wisudawan dan wisudawati Dan insyaallah Wisudawan dan wisudawati Pada hari ini Yang putri semuanya terlihat Cantik, betul gak? Walaupun tidak Mempergunakan yang macam-macam Putra, putri ibu Putrinya asli tuh Wajahnya tidak pakai macam-macam Di bawah matanya itu merah bukan Pakai alat kecantikan Tapi karena air mata itulah yang membuat merah di bawah matanya Betul enggak? Insyaallah Cantik enggak? Senyum semuanya Yang putranya boleh sama-sama kita saksikan Dengan berjas Berpeci Dan wajahnya pun asri Tidak dibuat-buat Dan semuanya insyaallah Senantiasa Wajahnya bercahaya karena senantiasa mengambil air kudu dalam setiap kesempatan dan ketika dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di pondok Betul gak Pak? Lihat wajahnya, asli ini Tanpa ada yang masuk salon terlebih dahulu sebelumnya sudah, betul gak? Ada yang masuk salon? Tidak ada Asli ini loh Asli loh ini Itu putra putri bapak Dan hari ini mereka Semuanya Melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa Mungkin Ketika tiga tahun yang lalu Atau enam tahun yang lalu Bapak ibu mengantarkan putra-putrinya ke Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Ketika mengantarkan putra putri ibu ke pondok ini dan ketika ibu meninggalkan putra putri bapak di pondok ini saya yakin ada di antara mungkin banyak bapak dan ibu Meneteskan air mata Karena ini anak Mau ditinggalkan, betul gak? Betul gak seperti itu? Dan mungkin pula dan banyak Anak-anakku sekalian Ketika 6 tahun yang silam Atau 3 tahun yang silam Jangan sekarang lihatnya, sekarang sudah besar-besar Ketika kalian belum balik Mungkin ketika masuk ke pondok ini Kalian pun sama menangis seakan-akan akan terpisah dari orang tua kalian Yang putri pun menangis Yang putra pun menangis Betul seperti itu Betul tidak Dan hari ini kita menyaksikan kembali Yang tiga tahun yang silam atau enam tahun yang silam Cucuran air mata pun diulang kembali Tapi yang membedakan adalah Air mata enam tahun yang silam Air mata yang tiga tahun yang silam Berbeda dengan air mata hari ini Air mata yang enam tahun yang silam dan tiga tahun yang silam adalah air mata kesedihan karena mau meninggalkan anak di pondok dan anaknya menangiskan ditinggalkan orang tua dan hari ini adalah air mata pengformatan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur kepada kedua orang tua yang sudah mengantarkan ke pondok. Ketika kami para pengurus ditanya kenapa anak harus bersujud ke kaki orang tua Apakah itu akan sama dengan sholat? Tidak beda Sujud ke orang tua adalah sebagai rasa syukur dan hormat Terima kasih Anis kurli wali wali daya ilayya lho Bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Cium kaki ini sebagai tanda terima kasih dan syukur kita kepada kedua orang tua. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa puna putrinya yang mencium kaki orang tuanya. Pernahkah bapak dan ibu mencium orang tua bapak dan ibu sampai sekarang? Saya bertanya, Ibu, Ibu pernah mencium kaki orang tua Ibu sebagai rasa terima kasih dan syukur Ibu kepada kedua orang tua? Belum, Ustaz. Baru anak saya. Betul? Ini Bapak-bapak mohon maaf. Ada yang Mas Syekhil Kiram, ada yang Pak Yai, ada yang Ustaz. Ada yang berpendidikan tinggi. Ada petani, ada pedagang, ada birokrat Ada alim ulama Pernahkah Bapak seumur hidup Bapak yang sudah putih ini Bapak mencium kaki kedua orang tua Bapak Sebagai tanda syukur dan terima kasih Bapak kepada orang tua Bapak Pernah Pak? Pernah Pak? Lupa Ustadz Perasaan pernah, perasaan belum. Oh pernah Ustadz ketika mau nikah. Beda Pak antara nikah dengan rasa terima kasih. Kalau nikah enggak nangis dimarahin sama calon mertua. Tapi ini putra Bapak mencium kaki Bapak Pak. Ikhlas karena Allah. Bukan karena diperintah oleh gurunya atau pondok. Itu bedanya Pak. Dan Insya Allah ini adalah salah satu bagian daripada pendidikan Pondok Pesantren Darul Ulum yang sejak 1960. Ini Pondok Pesantren Darul Ulum menjalankan tugas, misi dan visinya selaku sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren sejak didirikannya oleh pendiri Pondok Pesantren ini almarhum Kiai Haji Abdullah Suja'i dan almarhumah Hajjah Siti Aisyah Allah yarhamhuma wa yabdillah Dan kami-kami ini adalah para peranjut Maksud dan tujuan pendiri pondok Bukan mengharapkan penghargaan dari orang lain ketika mendirikan pondok Bukan mengharapkan penghormatan yang berlebih dari orang lain Para pendiri pondok ketika mendirikan pondok pesantren Darul Ulum ini yang sekarang sudah berkembang Kesanah kemari berbagai macam cabangnya Secara kasat mata bisa kita lihat berasal dari Darul Ulum Para pendiri pondok pesantren Darul Ulum tidak ada maksud untuk memperkaya diri dengan adanya pondok pesantren Darul Ulum bukan perusahaan Darul Ulum bukan milik salah satu partai politik Darul Ulum bukan milik salah satu ormas Islam Darul Ulum bukan Bukan milik pribadi seseorang Darul Ulum milik umat Islam Di atas semua golongan Dan Darul Ulum milik umat Dan kami-kami inilah Yang diamanatkan untuk melanjutkan Visi, misi, cita-cita Darul Ulum. sekali lagi tolong Bu diingatkan baik-baik. Darul Ulum sejak tahun 1960 memulai awal perjuangannya dan sampai sekarang. Dan mungkin sudah ribuan alumni. Baik yang sudah menjadi birokrat Menjadi seorang saudagar Menjadi pedagang Menjadi ustad Menjadi muallim Menjadi kiai Menjadi guru Menjadi dosen Atau banyak alumnus-alumnus darul-ulum Yang sudah keluar dari pondok ini Apa yang diharapkan darul-ulum yang diharapkan darul ulum adalah agar para santinya nafi'un agar bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum Ijazahmu adalah pengabdianmu di masyarakat. Itu misdarul ulumnya. Dan Darul Ulum sampai kapanpun Mungkin sampai Yaubul Qiyamah Akan terus Walaupun berbagai macam ujian Cobaan Fitnahan, rintangan dan berbagai macam ujian-ujian lain Baik yang datang dari dalam maupun luar Darul Ulum akan terus menjalankan tugasnya Sampai Yaumul Qiyamah Sampai Allah menentukan yang terbaik untuk Darul Ulum Allahu Akbar Darul Ulum seperti ini. Sampai kapanpun Walaupun begitu berat rintangan tantangan hambatan ini Pak, Bu Kalau jadi orang pesantren Mungkin Bapak-Bapak Kiai-Kiai, Bapak, -bapak, kiai -kiai, bapak Ustadz Sulit Bu Kalau hidup di lingkungan pesantren Apabila pesantrennya Aut-autan, acak-acakan omongin ini pesantren Jelek amatan, kayak gak kurus Aut-autan, pada kemana sih para pengurusnya Ya Bu, ya betul gak Diomongin susah Bu kalau pesantrennya bangunannya mewah hebat orang pada bertanya Wah dari mana ini pesantren dapat bantuan jangan-jangan-jangan-jangan betul nggak kalau pesantren serba salah Kiai nya benghar enggak boleh karena jadi Kiai harus sederhana Kiai-nya miskin diomongin Di pesantren mah Jadi harus kiai yang bagaimana Atau usat yang bagaimana Kayak gak boleh Miskin juga diomongin Jadi yang bagaimana ini? Allahu Akbar Kalau tidak sabar Kalau tidak sabar Pak, Bu Kalau pesantren ada yang membantu Para donatur Ya Orang pada bertanya siapa tuh donaturnya Wah jangan-jangan ini katanya Jangan-jangan ini tuh Sujon Dapat bantuan dari pemerintah padahal sama-sama tahu Berapa bantuan dari pemerintah Dan kita sama-sama tahu bagaimana aturan pemerintah memberikan bantuan Bertanya Setiap pondok pesantren dan yang namanya pondok pesantren kadang-kadang serba salah. Kalau kita tidak sab, tidak sabar dan arif, bijaksana menjelaskan semuanya dengan baik-baik. Inilah ujian para pengurus pondok pesantren dan inilah cobaan para pengurus pesantren yang Insya Allah yang mudah-mudahan ya. Yeah. Semuanya ini, para pengurus yayasannya, Majlisul Muasasah, Majlisul Mudir, Wal asadid semuanya bersabar, tabah, tawakal, menerima ujian, cobaan, baik dari dalam dan dari luar. Amin. Ya Allah Ya Robal. Amin. Kita doakan semuanya, ibu-ibu. Amin. Ya Allah Ya Robal. Ini ujian yang besar. Kebetulan bapak-bapak ibu-ibu kalau saya dilahirkan di sini sejak kecil pada tahun 1969 saya sudah dilahirkan di sini sejak kecil saya hidup di sini dan sejak kecil saya itu mengalami perkembangan di pondok ini dan kebetulan saya hanya berguru di Darul Ulum dan tidak berguru kepada siapa-siapa lagi karena oleh orang tua tidak boleh kemana mana mungkin supaya menjadi saksi kelak nanti untuk bercerita Darul Ulum ini. Dan sekarang saya sudah 40 tahun melihat Oh iya seperti ini Ketika saya melihat orang tua saya menangis Dituduh bahwa orang tua saya itu mengambil uang partai politik Kakek saya menangis di masjid Saya tanya kenapa kau kiai nangis. Dan tahu-tahu kakek saya dituduh katanya dapat uang dari partai politik Untuk membangun pondok Padahal pondok bantuan dari kerajaan Saudi Arabia Paham anak-anakku sekalian Paham anak-anakku sekalian Paham dewan guru sekalian Kemudian ketika saya melihat kakek saya ya, Menangis lagi seakan-akan setiap dua setiap 1 bulan sekali almarhum Kiai Haji Elon Sujay menangis dan menangis dan saya pun bingung kalau terus menangis terus ternyata jadi kiai itu enggak enak masalahnya apa nangis terus mikirin siapa mikirin kadang-kadang ocehan orang lain kalau mau dijelasin, belum tentu mau mengerti, enggak dijelasin serba salah, hanya mengurus dada, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah semuanya nanti akan terbukti dan ternyata terbukti semuanya itu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, anakku sekalian, santriwan dan santriwati Jangan memandang pondok ini sebagai sebuah lembaga yang macam-macam Pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan, lembaga pembinaan, lembaga dakwah untuk mengembangkan umat Islam dan mengkader umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan meneruskan cita-cita para alim ulama. Kalian harus sadar. Ya Allah, terasa pengen panjang saya bercerita, terasa pengen panjang saya berkisah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena saya ingin bercerita semuanya tentang pesantren Dan mungkin dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu Mungkin ibu ada yang put Ada yang istrinya Ajengan Merasakan gak? Akangnya sering menangis Mungkin ibu ada yang menjadi suami ustad Atau mungkin bapak-bapak ada yang menjadi seorang kiai Punya lembaga pendidikan, madrasa, SMP Atau pesantren baik salafi maupun modern Apapun namanya pesantren yang udah pasti merasakan seperti itu Mungkin yang saya katakan ini Hanya orang-orang di pondok inilah yang bisa merasakan Dan yang pernah hidup di pondok merasakan Inilah ujian tidak cuma santrinya yang diuji bapak-bapak Bapak-bapak jangan seuzon Hanya anak saya yang diuji Kalau ustadnya, mudirnya, para pengurusnya tidak diuji Salah Santrinya diuji Dengan berbagai macam pembinaan dan pendidikan Majelis gurunya diuji Dengan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan Direkturnya diuji dengan berbagai macam ujian, para kyainya pun diuji dan semuanya yang ada di pondok ini diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nanti yang akan jadi pemenang Mukhlisin Al Huda'i? Dan pondok ini adalah tempat pastabikul Qur'an. Santri berpastabikul Qur'an. Guru berpastabikul khairat Para pengasuh berpastabikul khairat Di uji oleh Allah subhanahu wa'ala'ala Oleh karena itu anak-anakku sekalian Santriwan dan Santriwati Para orang tua wali santri Para wisudawan dan wisudawati Ustadz hanya ingin mengingatkan kembali ini orasi yang kedua Ustad mengingatkan kalian. Mumpung ada saksi semuanya, guru-guru, para pengasuh, orang tua kalian, dan adik-adik kalian semuanya, ada yang Ustad sampaikan kepada kalian semuanya. Ustad tanya sama kalian, kalian semuanya adalah santri. Kalian sadar kalian adalah santri Sadar santri Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita sadar bahwa mereka adalah seorang santri Kalian tahu bagaimana kalian harus berakhlak selaku seorang santri Diajarkan di pondok ini Sebagaimana tadi sama Pak Yayu dikatakan Ilmu tidak cukup ilmu Bukan hanya kitab yang besar di lemari Tapi yang penting bagaimana amal kalian dan akhlak kalian Itu yang terpenting Ada yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini Yang pertama tolong diingat Ketika kalian meninggalkan pondok ini Tolong dijaga akidah tauhid kalian Ketika kalian meninggalkan pondok ini Tolong dijaga tauhid dan akidah kalian Karena di luar pondok banyak setan-setan, iblis-iblis bergentayangan, baik setan yang tidak terlihat maupun setan yang terlihat, baik syet, baik setan dan iblis yang pandai maupun setan dan iblis yang intelektual. Tolong dijaga, tahuin dan akidahkan kalian setelah keluar dari pondok akan kaget. Kalau kalian masuk ke perguruan tinggi baik Islam maupun swasta, kalian akan memasuki dunia yang lebih berat lagi, pertarungan intelektual. Walaupun kosong moral dan akhlak. Tolong kalian berhati-hati dan kalau kalian pulang ke masyarakat kalian akan melihat praktek-praktek kemusyrikan yang merajalela baik yang dipublikasikan lewat media cetak elektronik maupun dengan berbagai macam promosi-promosi praktek kemusyrikan berhati-hatilah kalian jangan terjebak dengan seperti itu yang pertama, tolong jaga akidah dan tauhid kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya mendengar. Kami menasehati putra dan putri bapak. Yang kedua, yang kedua, tuntutlah ilmu. Sebagaimana tadi dikatakan, walaupun antara kalian dan ilmu itu terhalang oleh lautan api, karena itulah yang menjadi kewajiban kita menuntut ilmu. Ya faillahul ladina amanum mingkul, waladina utul ilma daraja wamahaadzam. Jelas. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar sampai apa? Silahkan. Kalian pengen langsung ke perguruan tinggi, silahkan. Mau di dalam, mau swasta, mau negeri, silahkan. Ingin ke luar negeri, silahkan. Mau ke barat, silahkan. Mau ke timur, silahkan. Tapi ingat jaga akhidat kalian Banyak para santri diberikan kesempatan ke barat Pulang bukan jadi kiai dan santri Malah menggugat agama is, Islam Ini terjadi Tolong berhati-hati Kalau mau ke timur tengah silahkan Mau menyusul kakak-kakak kalian Mau ke Maroko, silahkan Mau ke Mekah, Madinah, silakan. Mau ke Misro, silakan. Apakah ada kesulitan kalian ke sana? Tidak ada, asalnya kalian Insya Allah sama. Mau nyusul usat-usat yang sudah ada di sana, silakan. Ah, kami ingin belajar di Indonesia saja, silakan. Mau di uil silahkan Mau di swasta silahkan Mau di negeri silahkan Tapi tolong jaga akidah dan akhlak kalian Jangan sampai kalian lulusan pondok Tapi akhlaknya bukan akhlak seorang sang Kasian orang tua kalian akan sedih Kemudian yang ketiga Hormati orang tua kalian Bukan hanya sebatas kalian sujud bakti saja Tapi ketika kalian pun kembali ke orang tua Hormati orang tua kalian Walaupun mungkin kalian Satu saat sukses menjadi manusia hebat Mungkin ada yang menjadi seorang profesor Mungkin akan ada jadi saudagar Amin Mungkin akan menjadi seorang yang menjadi terkenal dan hebat Amin Tapi ingat Kalian berasal dari orang tua kalian Hormati orang tua kalian Walaupun kalian sudah mencapai martabat setinggi kurung Walaupun kalian sudah...